Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan yang jawab salam saya panjang umurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi saya doakan yang jawab salam saya murah rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Jamaah Masjid Sudirman yang berbahagia Pada siang hari ini Saya akan mencoba membahas tentang zakat dan ekonomi Saya Henry Tanjung dari Universitas Ibn Khaldun Bogor uh, Sebelum Islam menanglukan Romawi Maka di Romawi itu ada 14 macam penghutang 14 macam pungutan diantaranya adalah pungutan yang mereka dengan pajak, terelah pajak bumi dan bangunan, yang itu harganya naik setiap 15 tahun sekali. Kemudian ada pajak kepala, itu dikenakan bagi orang laki-laki perempuan yang umurnya di atas 14 tahun. Kemudian ada pajak profesi. Yang dikenakan kepada semua profesi, hatta pelacur pun dikenakan pajak profesi. Yang paling lucu, yang paling mengerikan adalah ada pajak untuk raja. Berapa besarnya? Satu kepala, empat dirham. Mulai siapa dipungut? Mulai bayi lahir. Kalau udah lahir, kena pajak kepala, empat dirham satu orang untuk Raja. Begitu Islam masuk Begitu Romawi taklub Maka semua dihapuskan Hapus Tidak ada penghutan-penghutan apapun Yang dikenakan kepada warga Yang memberatkan Kecuali satu Apa itu? Zakat Pertanyaannya adalah Apakah zakat bisa menggantikan pajak? Studi yang kita lakukan jawabannya sangat bisa Dan bahkan lebih besar daripada pajak sekarang Kalau kita sungguh-sungguh dalam menerapkan zakat Jangan bayangkan zakat hanya zakat kita bayar individu, itu kecil Tapi bayangkan kita bayar zakat, Pertamina bayar zakat Barang-barang tambang bayar zakat ya Freeport bayar zakat yang notabene kalau untuk barang-barang tambang zakatnya adalah 20%. Ya, rasanya hitung hitungan kita setahun kita dapat mengumpulkan kurang lebih ribu triliun. Ini persoalan besar bagi makroekonomi kita dan ini terletak pada perutikal will daripada pemerintah. Nah, pada saat ini kita akan bahas tentang bagaimana kaitan zakat dengan ekonomi. Di dalam Alquran banyak sekali dijelaskan tentang zakat yang maknanya berkisar pada empat hal ini. Pertama adalah mensucikan. Ya, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 103, Qud bin Amwalihim, ya, ambillah daripada mereka harta mereka untuk apa? Putaihurum watusakhihim untuk membersihkan dan mensucikan. ada dua Ya. Pengertian zakat dalam surat At-Taubah ayat 103 itu ada dua. Pertama, tuthayyiru membersihkan. Ini bisa membersihkan kalau dalam pengertian kotor itu dibersihkan bisa. Tapi ini cenderung kepada wudu zakihib, mensucikan. Kenapa para jemaah sekalian? Kenapa dah hakikatnya 2,5% dari harta kita bukan milik kita itu pada hakikatnya bahkan seorang ulama mengatakan kalau kita tidak mau meneluarkan yang 2,5% itu sama dengan kita mencuri harta orang miskin subhanallah, Nauzubillah, ini sebagian ulama berkata seperti itu dalam buku-buku juga kita bisa dapatkan seperti itu jadi pada hakikatnya yang 2,5% daripada harta kita bukan milik kita Hanya dua persen, ya. Bandingkan kalau kita bayar pajak ya, nah, itu besar sekali. Kemudian makna yang berikutnya adalah setelah suci, bersih, tumbuh. Nah, tumbuh itu dalam surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma'atay itu liyarbu lihar buawi amwalinas falajar buinallah. Wa ma'atay min zakatin. Turudri ama jahala faudai ka hamul mudha'ful. Jadi apabila engkau mengambil riba kata Allah, maka itu tidak akan menambah di sisi Allah, meskipun di sisi engkau menambah. Tapi kalau engkau membayar zakat, maka walaupun sebenarnya berkurang secara matematika, tetapi di sisi Allah itu bertambah. Ketika saya sekolah dulu, saya tergelitik dengan ayat ini dan saya coba modelnya. Ya. pendekatan model baik secara grafik maupun secara matematik dan memang luar biasa kita terkejut ketika zakat ini memang kita, kita laksanakan dan kita berdayakan sesuai dengan apa adanya maka memang ekonomi itu tumbuh dan berkembang ya nah, ini perlu penjelasan di kelas mungkin dengan model matematik yang agak rumit sedikit kita bisa buktikan bahwa dengan zakat yang dikelola dengan benar maka ekonomi negara akan tumbuh dan berkembang jadi jauh sebelum kita membuktikan ini Al-Quran sudah mengatakan seperti itu kemudian yang berikutnya adalah rahmat jadi membersihkan, mensucikan harta kita akan tumbuh ya bapak-bapak ibu sekalian tidak ada orang yang bayar zakat terus miskin gak ada, yang ada orang yang bayar zakat itu biasanya bertambah kaya semakin dia banyak keluarkan semakin banyak dia dapat, biasanya begitu jarang yang semakin orang banyak bersedekah banyak berifak, banyak zakat dia semakin miskin, itu jarang boleh kita lihat dalam kehidupan dunia kita kemudian juga jiwa bapak ibu sekalian kalau kita bayar zakat itu sebenarnya tujuan syariahnya adalah bagaimana supaya kita itu tidak mencintai harta itu pada hakikatnya makanya begitu kita capek-capek cari uang kita kerja pagi siang apa kerja pagi pergi pagi pulang malam dapat uang yang halal kemudian disuruh sudah keluarkan dua persen maka itu sebenarnya itu mengikis dalam batin kita cinta kepada harta ya jadi kalau sudah kecintaan pada harta hilang maka kita akan mudah untuk membantu orang dengan harta kita ya jadi kalau para ulama bilang kalau harta itu sudah di tangan Bukan di hati, maka itu akan mudah untuk mengeluarkan harta itu Mudah menolong orang yang dalam kesulitan terusnya melihat orang yang kesusahan Ingin sekali menolong orang yang betul-betul ditolong Nah itu berarti Setujuan daripada syarat zakat itu sudah melekat dalam dirinya Tapi kalau orang bayar zakat Tapi masih juga cinta kepada dunia Seolah-olah dia hidup seribu tahun gitu misalnya Maka Tujuan syariat zakat itu sebenarnya belum tercapai ya. Kenapa? Karena itu akan dekat-dekat kepada Satu penyakit yang paling berbahaya Yaitu waham tadi Kalau orang sudah cinta dunia Maka dia akan takut mati Biasanya begitu ya. Biasanya begitu Padahal kema kematian itu pasti ya. Kematian itu pasti Sakit bukan sebab untuk mati Banyak orang sehat mati Ya tua bukan sebab untuk meninggal banyak orang muda meninggal. Jadi bagaimana sebenarnya tujuan daripada syarat zakat ini kita lakukan untuk kita bisa mengikis cinta kepada harta itu. Ya bukan berarti kita nggak perlu harta kita perlu harta untuk hidup tapi tidak cinta kita kepada harta itu. Ya. Nah kemudian nanti itu akan membuat akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, berlakunya apa? suka menolong orang ya, suka dengan hartanya dia diamalkan dengan itu dia punya harta banyak dia wakafkan untuk bangun masjid dia punya harta banyak dia wakafkan untuk bangun pesantren karena ada kecintaan kepada harta itu untuk dimanfaatkan itu kalau orang sudah hatinya itu apa? sudah tidak cinta kepada harta Ya, jadi orang yang sudah seperti itu ketika dia punya harta banyak itu sangat bermanfaat bagi umat. Sebaliknya, orang yang cinta kepada harta ketika dia punya harta yang banyak maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiga yang dibersihkan dari zakat itu. Pertama adalah harta tadi, yang kedua jiwa kita, yang ketiga perilaku kita. Kemudian secara terminologi ini mungkin sudah semua tahu, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada kelompok tertentu, ya. ada delapan asnaf dalam Al-Quran surat Toba ayat 60. Kemudian perlukan segala dalam Islam rukun Islam Pak apa itu rukun Pak tiang? Kita sholat di sini tiang, kita puasa Ramadan tiang, kita haji bagi yang mampu tiang, zakat juga tiang. tapi banyak kita salat ke masjid, banyak kita haji berkali-kali, banyak kita puasa bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah membayar zakat? Ya. Kenapa? Karena sejajar sebenarnya salat dengan zakat. Ada 27 ayat Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan kewajiban zakat dengan salat. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Fikus zakat isu kordawi. Kemudian ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, ya atau 34 dan 35, ya saya nggak bisa jelaskan ancamannya nanti baca sendiri aja. Taubah 34, 35. Kemudian Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat. Kenapa sampai Abu Bakar memerangi? karena akan berbahaya nanti. Kelangsungan kehidupan itu tidak akan berjalan secara normal Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kemiskinan dan kekayaan itu sunnatullah. Ada orang kaya, ada orang miskin. Itu Allah ciptakan seperti itu. Ya, di belahan bumi manapun dari dulu sampai sekarang, dari zaman Rasulullah sampai sekarang, orang miskin itu nggak kurang-kurang. bahkan statistik kita hari ini berapa persen orang orang apa miskin ada yang tahu sekitar 11 persen pak. Ya, kalau kita 250 juta ada kurang lebih 25 juta lebih orang miskin pak hampir sama jumlahnya dengan penduduk Malaysia ya pak ya orang miskin di Indonesia Hampir sama jumlahnya dengan penduduk Malaysia, Pak. lima kali penduduk Singapura, nggak kurang-kurang. Ya, nah, kenapa mereka miskin? Nah, itu ada pertanyaan. Ada yang bilang dalam teori ekonomi apa pembangunan, oh itu karena kemiskinan struktural, oke lah. Ada yang bilang, oh itu tidak, itu itu karena kemiskinan kultural. Bedanya apa struktural dengan kultural? Kalau struktural itu mereka sudah cari kerja di mana-mana enggak -mana, ada kerjaan, Pak. Jadi mereka miskin karena memang keadaan. Ya. Yang juga memang mungkin karena mereka tidak punya skill. Tapi yang kedua ada ke ke kemiskinan karena kultural. Ada kerjaan mereka nggak mau kerja, malas. Ya. Sebenarnya yang paling sulit untuk dientaskan yang kemiskinan karena malas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Bagaimana pentingnya zakat ini sampai Abu Bakar akan memerangi ya. Itu nanti kita akan lihat dampaknya. Dalam sebuah hari diriwayatkan bahwasanya kenapa kemiskinan terjadi? Di antaranya adalah karena tidak bertanggung jawabnya orang-orang kaya di antara mereka. Jadi kemiskinan terjadi itu jadi diakibatkan tidak bertanggung jawabnya orang kaya di antara mereka. Ya. Jadi ketika dulu saya pulang sekolah kembali ke tanah air uh, saya saya profesor saya bilang nasehatkan dua. Saya bilang Henry, kamu pulang sekarang Di Indonesia, saya nasehatkan dua hal. Kamu itu prof saya bilang. Pertama, kamu keliling kampung cari orang bodoh ajari. Uh, susah amat. keliling kampung pak, disuruh keliling kampung cari orang bodoh, ajari terus yang kedua apa prof yang kedua, kamu keliling kampung cari orang miskin kasih modal dua-dua berat ini nasihat ini sampai sekarang saya hafal betul nasihat itu Ya, sampai sekarang saya hafal betul nasihat itu saya diamanakan oleh pembimbing saya oleh chef saya, oleh profesor saya untuk Tengserlah keliling kampung, lihat dua orang, pertama orang bodoh, yang kedua orang miskin. Tetapi akhirnya saya pahami sebagai saya tidak boleh diam berpangut tangan. Saya harus ber, saya harus berbuat sesuatu yang saya bisa. Lama saya berdoa, Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk aku bisa melaksanakan itu amanah dari sang syekh Alhamdulillah, tahun 2014 amanah itu datang. Saya diminta sebagai dewan pengawas syariah Koperasi Syariah di Provinsi Banten. Koperasi Syariah ini koperasi masyarakat yang menangani orang-orang miskin dan mikro. Ya, perdasen 2015 anggota kooperasinya nya 117.000 orang. Most of them poor people ketika saya kemudian mengunjungi mereka, melihat mereka melihat kehidupan mereka basah mata saya saya ingat dulu pesannya daripada profesor ya. jadi bapak ibu sekalian, kemiskinan yang ada di tengah-tengah kita itu adalah tanggung jawab kita apa bisa kita perbuat, kita perbuat Hey, saya, saya menghimbau uh, jamaah yang ada di sini abis saya ketemu kita perbuat, kita perbuat hatta kalau kalau kita bisa bantu me, menyekolahkan satu anak saja anak-anak miskin dari mulai SD sampai dia selesai kuliah itu akan lebih bermanfaat dan lebih hebat dampaknya daripada hanya memberikan sepaku-sepaku, sepaku dan sepaku hadis itu mengatakan begitu kemiskinan terjadi itu akibat tidak bertanggung jawabnya orang-orang kaya di antara mereka pertanyaannya adalah apakah kita hanya melihat kemiskinan dan menonton kemiskinan apakah kita hanya komentar kasihan apakah kita hanya menjadi penonton kemiskinan saya pikir tidak kita harus menjadi pelaku untuk merubah kemiskinan itu Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian mampu untuk untuk untuk melakukannya. Ya. Kemudian zakat itu bukan hanya syariat Rasulullah, zakat juga syariat daripada nabi-nabi sebelumnya, Ibrahim, Esak, Yakub. Itu bisa tidak dalam surat al ayat 73, syariat di zaman Nabi Ismail Surat Maryam ayat 54-55. Kemudian zakat di zaman Bani Israel. Al-Baqarah ayat 283 Ayat 83 Zakat di zaman Nabi Isa Maryam ayat 30-31 Jadi zakat ini bukan monopoli Nabi Muhammad Kawan-kawan sekalian Bapak Ibu sekalian Zakat itu memang syariat Dalam para Nabi-Nabi sebelumnya Bagaimana ekonomi itu Menjadi titik tolak Dalam membangun Ummah Membangun suatu peradaban Kemudian apa tujuan syariat zakat? Ya, pertama tarbiyah wa tazkiyatun nafs, ya. Iqamah al-'adalah dan riayah masalihil 'ibad. Tadi sudah saya jelaskan tentang persucian jiwa, bagaimana dengan penegakan keadilan? Ya. Dengan adanya kita membayar zakat, maka ada distribusi langsung Pak. Distribusi langsung uang itu kepada orang miskin Sehingga mereka punya daya beli Sehingga muncul keadilan itu sendiri Kemudian masalah bagi manusia jelas Punya daya beli mereka tidak kelaparan. Hikmah daripada zakat apa? Pertama adalah bukti daripada keimanan kita Jadi orang yang beriman itu Lima rukun itu harus dilaksanakan. Sholat itu orang yang beriman, puasa orang yang beriman, zakat orang yang beriman, haji ah kalau haji jelas kan? kalau mampu saja. Zakat pun kalau dia mencapai nistab baru boleh bayar zakat. Kalau nggak mencapai dia nggak boleh bayar zakat. Dia malah dizakatin. Ya. Jadi dua dua syariat ini zakat dan haji itu lihat pada kondisi. Tapi kalau sholat itu wajib. Maunya kaya mau miskin harus sholat. Puasa itu wajib, mau miskin mau kaya harus puasa. Tapi zakat itu ada nisabnya, haji ada syaratnya kalau dia mampu untuk melaksanakan ongkosnya. Yang kedua, zakat merupakan implementasi daripada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak sekalian, syukur kepada Allah itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi syukuran terbaik adalah dalam tindakan. Ya. dalam tindakan. Jadi kalau kita syukur kita diberi rezeki, maka kita banyaklah dengan rezeki itu kita, kita banyak membuat amal. Itu namanya syukur dalam hal rezeki. Insya Allah Allah akan tambahkan. Yang ketiga meminimalkan perilaku kikir. Kikir ini pak sifat dasar manusia. Alquran sudah, sudah sudah sudah sudah mengatakan itu. Ya sehingga Allah ingin kikir itu, kikir itu dihapuskan, dikikis. ya dikikis materialistis egois itu dikikis dengan adanya syariat zakat ini. Kemudian membuat kebahagiaan pada diri muzaki. Ya kalau bapak mau ingin berbahagia terus bapak banyak memberilah. Pasti bahagia. Ya ini sudah ada kajian psikologinya nih. dari Amerika. Mereka mengatakan orang yang memberi itu akan muncul kebahagiaan. sehingga kemudian dalam buku itu dianjurkan banyak-banyak memberi supaya anda berbahagia. <gulang> nah, apa yang bisa kita berikan? Apa yang kita punya, Pak? Kita punya uang, kita beri uang kepada saudara kita. Kita nggak punya uang, kita punya ilmu, kita beri ilmu kepada saudara kita. Nggak punya uang, nggak punya ilmu, punya tenaga, tenaga kita beri kepada saudara kita. Nggak punya semuanya. Apa yang kita bisa berikan? Berikan doa, Pak. Seperti di awal tadi. Di awal saya beri doa kepada Bapak Siapa yang menjawab salam saya Semoga panjang umurnya Saya beri doa Siapa yang menjawab salam saya semoga murah rezekinya. Saya beri doa Setidak-tidaknya itulah yang bisa saya berikan Pada jamaah sekalian Kalau saya punya ilmu, saya beri ilmu Saya punya uang, saya beri uang Pak apa Kita berikan Gak ada lagi sama sekali Gak ada uang, gak ada tenaga Gak ada ilmu Kasih doa saja Ya Allah mudah-mudahan teman kerjaku itu Sukses dalam proyeknya Mudah-mudahan temanku yang sekarang lagi Lagi training lulus dalam trainingnya Mudah-mudahan Direktur saya ini itikomah dan amanah dalam jabatannya. Banyak hal yang sangat yang bisa kita berikan. Ya, tapi khusus harta dengan kita memberikan sedekah, kita zakat, kita Kita akan berbahagia. Ya. Kemudian yang kelima sebagai bukti bahwa muslim mencintai sesama. Apa buktinya kita kita cinta sama orang? Memberi, Bang. Ya, memberi. Karena menurut ulama cinta itu bukan bukan Tertarik antara laki-laki perempuan itu disebut cinta pak Tidak Cinta itu kata para ulama Tiga maknanya Pertama adalah komitmen Jadi kalau kita sama istri kita komitmen Berarti kita cinta sama istri Kalau nggak komitmen berarti gak cinta sama istri Komitmen ya. Yang kedua apa? Memberi Apa yang istri minta kita beri pak Pasti dia cinta kepada kita jadi cinta itu bukan meminta ya, minta perhatian, minta kasih sayang, bukan itu cinta tapi memberi, itu cinta yang ketiga, daya tahan ya. nah ini benar ulama jadi kalau kita cinta, apa kita bukti cinta kepada sesama, kita berilah kepada sesama itu dan yakin orang yang kita beri, pasti, pasti juga cinta kepada kita, yakin pak ya, karena energi cinta itu tidak, tidak habis ya. dia, dia rasa proggol dia seperti energi, seperti hukum kekekalan energi. Energi tidak akan habis, dia hanya berpindah tempat. Sama dengan itu, Pak. Kalau kita berikan cinta, maka cinta itu tidak akan habis, dia akan berpindah kembali kepada kita. Subhanallah. Pak. Ya. Kemudian eh uh, zakat dan dan ekonomi pertama tadi saya sebut sebagai instrumen distribusi pendapatan. Kawan-kawan yang miskin karena struktural, Pak. Dia mau kerja tapi nggak ada pekerjaan, Pak. Terus beri Ya makanya kalau di negara yang sudah zakatnya bagus pak seperti di Pakistan itu zakat itu diberikan kepada dua bagian pertama kepada orang langsung pak karena di sana di zakat keluar negara setiap satu ramadan ekon-ekon bank semua orang-orang yang ada di Pakistan itu dipotong dua setengah persen pak mau nggak mau suka nggak suka itu untuk zakat uang itu dikumpulkan. kemudian diserahkan kepada tiga orang pertama kalau dia janda pak. janda miskin maksudnya bukan janda kaya, janda miskin maksudnya dia akan diberikan yang kedua apa? yang kedua orang cacat pak, itu pasti langsung diberikan yang ketiga anak yatim itu langsung diberikan Ya, jadi tiga ini itu langsung diberikan kemudian selebihnya kemana? ke lembaga pak jadi mereka itu zakat yang di pakistan itu dikirimkan ke lembaga kemana? ke rumah sakit. Sehingga di sana rumah sakit gratis, Pak. Saya punya pengalaman dulu ketika adik kelas ada yang segala gagal ginjal, 8 hari di rumah sakit, 4 kali cuci darah. Kebetulan saya ketua zakatnya ketika saya mau bayar dia bilang you are free. 8 hari, Pak. Perawatannya berapa? empat kantong darah, eh 8 kantong darah habis. Empat kali cuci darah Satu cuci darah dua kantong darah Perawatannya segala macamnya Begitu saya mau bayar ada dana sakit kita Kita bayar Dia bilang you free Dari mana uangnya saya bilang zakat. Sekolah murah ya. nah Kita bisa seperti itu Bisa sangat-sangat bisa Kalau ada Portugal will daripada pemerintah ya. Kemudian yang kedua Harta akan berkembang Tadi saya sudah jelaskan, orang yang bayar zakat tidak akan mungkin miskin, malah ditambah kaya. Yang ketiga, ah, mendorong setiap muslim untuk memiliki semangat tinggi dalam bekerja. Kenapa Pak? Karena harta zakat itu, kalau diambil dari yang haram, tidak akan diterima zakatnya. Contoh, uang korupsi, dizakatin, tidak diterima Pak. laundry dizakatin, nggak diterima Pak. Uang menang judi, dizakatin, nggak terima Pak. Engak terima sama Allah. Kalau sama orang sih terima juga. Allah akan diterima. No. Kalau sama lembaga syarikat pasti diterima pak. Dia engak dia engak tahu tu uang apa kan. Tapi sama Allah no nilainya. Sehingga engak ada gunanya. Ngapain? Sehingga kita orang akan apa? Akan terdorong untuk bekerja yang yang maksimal. Bekerja yang halal. Produktif jadi untuk yang halal itu. Ya. yang keempat, satu sumber keuangan untuk membangun infrastruktur. Nah, Bapak sekalian, infrastruktur kita bisa bangun dari situ. Ya. Kalau Basnas sudah bangun rumah sakit gratis, Pak. Ada ada 4 kota itu. Sakit ke sana gratis, Pak. Ya. Yang di menteng satu, di Jogja, di Makassar, Itu bisa bangun. Itu baru sedikit yang terkumpul. Kalau sudah besar, semua itu kita, kita bisa bangun. Yang kelima, untuk mempromosikan etika bisnis yang benar. Ya. Jadi dengan adanya zakat, maka kita akan beretika dalam berbisnis itu. Kenapa? Karena cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak disetujui, apabila itu dibaikan zakatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini zakat zaman Rasulullah itu diserahkan kepada Rasulullah untuk mengelolanya. Rasulullah meninggal, Abu Bakar atau orang yang dipercayakan, Abu Bakar meninggal, Umar, atau orang yang telah dilantik, Umar meninggal, Utsman, dan orang yang telah diresmikannya Jadi rata-rata dulu itu zakat itu diserahkan kepada kepala negara atau orang yang dilantiknya. Nah, kenapa sekarang macam-macam pendapat orang? Itu karena setelah Utsman terbunuh, Pak. Utsman terbunuh ada dua pendapat, ya. Pertama, Ibnu Umar itu berkata, "Jangan kalian menyerahkan harta kalian kepada orang-orang kafir." Maksudnya jangan bayarkan kepada negara. Kenapa? Karena saat itu Ziat melantik orang kafir sebagai amil, pak. Jadi pernah amil zakat itu orang kafir dilantik sama Khalifah ketika itu. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan jangan bayar-bayar zakatnya kepada orang kafir. Nah, tapi ini kemudian uh, selama para pemimpin masih menegang salat maka serahkan zakat harta itu kepada mereka. Nah, ini menegaskan selaka, selagi amir itu masih muslim. pemimpin itu muslim serahkanlah zakat kepada pada mereka biar mereka yang kelola. Ya. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian jam 1 lewat 3 jam saya. Ya. Gimana Ustaz? Ada tanya jawab? Satu pertanyaan boleh. Silakan. Kayaknya nggak ada nih. Baik, kalau nggak ada ya mudah-mudahan kita bisa bersatu rame kembali. Demikian Berdakwah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.